Mitra bisnis sebelum ini Kwi Kianggi telah mengungkapkan salah satu titik terang untuk mengatasi suramnya proyeksi ekonomi Amerika sebagai salah satu lokomotif ekonomi dunia adalah adanya sinyal persetujuan dari Partai Republik atas proposal Presiden Obama untuk mengatasi masalah fiskal klip dengan mengenjot pajak golongan kaya Amerika serta menurunkan pajak bagi golongan miskin di negaranya. Meski demikian, proposal itu diperkirakan akan berdampak pada daya beli warga Amerika. Dan untuk membahas sejauh apa dampaknya, segera kita temui Quick Kian Baik Pak Quick, seperti apa dampak dari digenjotnya pajak bagi golongan kaya di Amerika terhadap daya beli mereka? Ya, kalau daya beli yang terkaya dihantem itu kan sama sekali tidak ada dampaknya. Kalau orang kaya, misalnya ya ada orang mempunyai pendapatan uh, 10 juta dolar, lalu pajaknya dinaikkan dari 20% menjadi 40%, dia tidak akan mengurangi. Konsumsinya sedikit pun tidak akan dikurangi konsumsinya. Cuma yang dikurangi tabungannya, karena dia uang melimpah-limpah, dia tidak tahu untuk apa kok. Jadi kalau kita mengukurnya sebagai daya daya beli untuk untuk konsumsi sehari-hari, semewah apapun juga tidak akan terkena. Nah, di sisi lain, jika pajak golongan miskin Amerika memang benar dikurangi sesuai kemauan Obama, apakah itu cukup untuk meningkatkan daya belinya, Pak Quick? Iya. Ya, oleh karena uh, Obama ini kan akan anu, uh, punya banyak program medic, Medicare yang nama Obama Care. Jadi dia dia akan sejak awal sudah sudah mempunyai kebijakan mirip-mirip social security systemnya Eropa. dan itulah yang oleh kepadanya dimakikan kau dikritik kepada oleh republik agak ah, tata sekalipun demikian menangkan pemilunya dan eh, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa ketua Mahkamah Agungnya yang adalah seorang yang sangat konservatif dan itu mem membenarkan Obama menyatakan bahwa rencananya dia tidak bertentangan dengan konstitusi. Lantas apakah kondisi ini memang menggambarkan bahwa ekonomi Amerika tidak akan porak-poranda pada tahun depan? Ya. Jadi ya kelihatannya sih uh, tidak akan tidak akan hancur-hancuran tetapi makan waktu sebelum kembali lagi. Makan waktu bisa bisa bisa lama kalau menurut masalah ekonomi dan lain-lain bisa tiga tahun gitu. Demikian fikriangi Benny Ramadi, pas FM.